b a k selamat siang. Selamat siang, Pak. i m a kasih, Pak. e r i a k a s h Pak. Terima k a s Pak. a kasih, p e r i m a p a Terima kasih, Pak. t e r a kasih, Pak. t e m a h a k e r i m a a h Pak. t e r a kasih, Pak. t e a kasih, a k a kasih, p a e r i m a k a i h t e r a kasih, a k t e a kasih, a r i m a kasih, Pak. t e r a kasih, a t e m a k a t m a kasih, a k t i m a Pak. t r a kasih, p a r m a kasih, a k t e a k h p k r a kasih, a e r a h k m a k s t e r a s i a k t e m a k a s a t m a k a s i a k t e a n a s a r m a k a i a k t e a k a s a r a s i a k t e a k a s t s Pak. t e r a t i m a k p e r a t i m a k a s e a s a k t m a k a s t s Pak. t e r a t i m a k a p t e r a k a a t i m a k a s a k t a k a p a a k a s i a k k a s p t e m a a s i k m a k a s k t e i m a a s i a k r m a k a s i k i m a a s i h a r a kasih, p e r i a k s i h a t r a k i h p k e r i a k s t e r a k i k t i n g g i i t u g a k a d a パーアロ e ン、シューラーカン。 Dirjen Perubahan Al-Alt itu harus tegas kepada yang mengelola ATC itu. Kasih sanktong, gitu. Halo? Iya.、Yeah. Ya, harusnya Dirjen Perubahan Al-Alt harus kasih sanksi sama petugas ATC itu. Jadi, tidak teruang l lagi. Kalau nggak dikasih sanksi, mereka ya terus-terusan gitu-gitu aja. Nggak pernah disiplin dengan hal itu.、Yeah. Iya. Terima kasih, Pak Hari. Pak Gilbert, selamat sore. Iya itu ralat bukan 15 menit itu Saya dengar di TV mas sekitar 1 jam sampai 2 jam itu Kalau 15 menit gak mungkin penerbangan 76 penerbangan t e r t u n d a Itu ada salah berita itu Jadi kalau saya bilang sih ya ini menurut mereka yang mengawasi lalu lintas udara Katanya sih gak apa-apa Tapi kalau saya bilang ini satu hal yang sangat fatal ya Nah, tidak boleh terjadi lagi Jangan menganggap enteng Kan biasa menganggap enteng itu tidak bagus Ya kan Gitu aja, m a kasih Ya, Pak g i l b e r t terima kasih Dan saya masih menunggu untuk komentar yang lain Pak John, selamat sering o r s i l a k a n Pak Kalau buat beli radar, nggak ada uangnya Kalau buat beli mobil mewah buat pejabat, nggak ada batasnya Kesian d a r rakyat di negeri Barbarin i terima, terima kasih juga untuk Pak John Pak a l e x Selamat sore, Pak Iya, selamat sore Komentarnya, Pak?、Uh, bagi saya, sebetulnya ini bukan insiden Ini d i s a f t a Atau bencana、ya. Artinya, kita bersyukur aja Dalam mati arah dari s e l u Tidak ada korban,、kan? atau n a tidak ada pesawat Yang katakanlah Kehabisan haftur, kemudian harus Mendarat, dan akan Terjadi k e c e l a k a a n Jadi, di Republik ini Hal-hal yang seperti ini Yang kecil, sebelum Memakan korban Jadi harus ada korban dulu Baru diadakan sebuah perbaikan atau pergantian Begitu Atau mungkin juga Di Kementerian Perhubungan ini Sedang memainkan hal tersebut Supaya ada proyek Terima、so, kasih Terima kasih Pak Alex p a Luyo Ya selamat sore Bu s o r e Pak silahkan、nah, Kalau saya bilang memang Satu dari workmanship ya Workmanshipnya ini、eh, Mungkin bukan di bandara aja ya Itu、e, menganggap sepele Padahal ini benar-benar fatal loh Saya, saya dengar itu Lion Air kalau n gak g salah、e, Apa hampir t a b r a k a n loh Gimana lah Ada di berita gitu、e, Ini kan fatal Cuma yang saya bingung Di bandara itu Kalau saya kontak sama orang bandara、e, Petugasnya itu terkesan paling pintar Dia paling penting gitu Di, di dalamnya gitu Tapi パはサスパイマストレイヤマスティースカウリスプレイヤータスウダーランドラントラダマキギュガイテマキ。パイサスパイヤント apa Tenaga kerja kita khususnya di bandara itu kebanyakan bar-bar ya Jadi segala m a c a m n y a dianggap enteng aja gitu Padahal itu kan internasional ah untuk Emang benar untuk beli radar gak bisa Tapi beli mobil mewah bisa Coba dibuka dong transparan seperti gubernur kita sekarang Pak Jokowi ya, Terima kasih Terima kasih Pak Ianto dan saya s e k a r a n g kepali ya Selamat sore Pak やりたいかわらずに、バンダライトのバンジーマッチ、パスポティマッチ、ワールドアイルランド、バンパイト、バンジーパン、ジェリビシュアカー。 Oke,、okay. terima kasih p a k r y o Pak, Pak Andre penelpon terakhir selamat sore.、Okay. Silakan Pak. Ya dalam hal ini、eh, departemen perhubungan harus mengontrol radar-radar itu kayaknya sinyalnya kalau saya lihat sudah di berita itu udah semrawut sinyal di udaranya, ya, maka、eh, ini harus dibedahi. Apalagi di saat sekarang kan、eh, musim liburan pesawat. パリンギりンカー、パリューダーカーやパチェ、や<音楽>、や、ラロリンタキャラやパンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンテ